Namanya s Bapak Christopher, silahkan Pak Chris Ya,、uh, menurut saya sih ya, kalau dalam hal ini、uh, Menurut saya ini emang tanggung jawab terbesar itu berada di tangan pemerintah Kenapa? Karena pemerintahlah sendiri yang, yang punya kuasa untuk menentukan Pembagian-pembagian、uh, uh, yang, yang harus dilakukan oleh misalkan a n t a r dua pihak, yaitu antara dua Nah yang pertama itu pengusaha dengan hey, Pengusaha ini bisa termasuk perusahaan juga ya Yang kedua itu tenaga kerja Kenapa? Karena、uh, menurut saya penyebab peraturan undang-undang、uh, tentang k e tenaga kerjaan ini lamban Atau tertunda-tunda atau gak jelas Itu karena memang、uh, ada satu dilema gitu loh Antara pengusaha dengan tenaga kerja Dimana dilema yang dialami oleh pengusaha itu kadang menuntut、uh, pola kerja kinerjanya dari masyarakat orang Indonesia sebagai tenaga kerjanya sendiri kurang gitu loh terus satu nah dilema yang kedua yang di, diminta oleh tenaga kerja sendiri itu ya itu tadi kebanyakan minta kesejahteraan lebih apalah apalah nah di sisi l saya ini、uh, sebagai pengusaha kebetulan ya nah saya tuh mengerti betul gitu loh yang dimaksud、uh, kemauan dari pengusaha itu gimana karena Pada dasarnya kalau memang sudah jadi undang-undang, ya itu, itu repot,、uh, yang direpotkan justru pengusaha itu tersebut gitu loh. Kenapa? Karena kalau memang kita nuntut、uh, kerja kerja bagus lah, kerja, kerja giat lah、uh, ke, ke tenaga kerja itu juga susah gitu loh. Karena orang-orang Indonesia sendiri juga, ya saya nggak bicara keseluruhan, tapi saya bicara... Mayoritas ya Yang saya alamin ya Saya misalnya gak, gak menjekjilkan Mayoritas、uh, seluruh orang Indonesia Enggak ya Cuman apa yang saya alami ya Seperti itu gitu loh Ya Saya harap sih Dari Tenaga kerja Masyarakat Orang Indonesia n Yang l a a h y harus sudah sadar dulu deh、uh, Kalau kinerjanya itu Diperbaikin dulu gitu loh、okay. Bahkan kalau bisa uh, ma, uh, Ini sebentar lagi ya、uh, hmm. Bahkan kalau bisa Ngaca dili Dibandingin sama Tenaga kerja orang luar g i m a n a produk kisitasnya, hasilnya, itu aja. Oke,、okay, terima kasih. Bapak Tarsis, ya silahkan Pak. Kalau menurut pendapat saya, Bu ya, itu、uh, pembicaraannya sebelum itu sangat benar, ya, sangat tepat. Karena setahu pengetahuan saya di seluruh dunia nggak pernah d i a p e r u、uh, s gaji daripada t e n a g a kerja, Bu.、Hmm. Itu pendapat saya. Jadi、hmm. nggak mungkin kita bisa ngatur berapa orang mau gaji t e n a g a kerja asing ataupun kerja lokal. Kalau terus, t e r g a n t u mungkin bisa ditentukan. e scam gajinya berapa i t u ya, d a r i s a y a Oke,、okay, terima kasih. Ya,、balik. Pak Susanto. siang se sebetulnya di, di、uh, situasi global gini agak susah ya, karena orang t a harus sadar gitu karena banyak pekerja kita yang... Yang u、uh, d a h dikasih status pegawai tetap itu malah b e r t i n g k a h gitu Jadi saya d i s i n i tidak membela、uh, pekerja asing n Tapi di lapangan saya banyak masalah Saya terpaksa、uh, merekut asing walaupun mahal Dan de dengan undang-undang yang, yang mengikuti undang-undang mereka Tapi terpaksa diikuti k a r e n a kita berkompetisi gitu Jadi saya mohon kepada pekerja lokal untuk memperbaiki dirilah Makasih Kalau menurut saya itu dari prosesnya Tenaga asing masuk ke Batam itu karena saya tinggal di Batam dua belas tahun.、Mm -hmm. Itu dari proses yang masuk itu kan ada imigrasi. Dari imigrasi aja udah ada permainan termasuk dengan disnakerdo n g a k ada pengawasan tenaga asing itu. Ada terjadi kolusi itu,、mm. terutama di Tanjung p u n c a n g dari Tanjung Puncak n untuk tenaga garangan kapal itu memang dibedakan tuh antara tenaga asing dengan tenaga kita. Padahal kualitasnya menurut saya itu sama aja. Tapi penggajiannya ternyata beda itu aja.、Hmm. Oke,、okay, terima kasih Pak Suryadi i Ya, selamat siang Saya kira para serikat pekerja itu Tidak berusaha mendidik para buruh Hanya diajarkan mereka untuk demo-demo Nuntut-nuntut Nah itulah yang membuat investor-investor itu justru takut Jadi serikat buruh itu diimbau justru Mem membimbing para karyawan itu supaya bekerja dengan baik, tekun. Terima kasih,、ya. Pak Chandra. Halo, silakan, h Pak. Selamat sore, Sorry, Pak. Silakan, menurut saya sih sebenarnya tenaga kerja asing itu gajinya besar, kan? Karena、uh, k u r s mata uang kita yang mengecil, ya. s o a l n y a yang jelas orang asing itu. Sebelum dia bekerja di Indonesia kan dia sudah bekerja dulu di perusahaan yang c a b a n g n y a di Indonesia ini. Nah, di negara asal dia, dia kan sudah punya gaji, standar gaji dia gitu loh. Nah, standar gaji dia kalau dia kerja di sini, kalau kita koskan ke Rukia jadinya kan besar bagi orang Indonesia. Sedangkan mungkin kalau dia uangnya dibawa pulang ke negara dia yang gak besar-besar amat, sama aja dia kerja di negara dia. Kalau perusahaan mengirim dia ke luar negeri, tapi gajinya di p o t o n g mana dia mau, sedangkan keluarga dia kan tinggalnya di negara asalnya dia. Nah, saya living cost keluarga dia kan standarnya di negara dia, jadi tetap tinggi. Jadi bukan berarti gaji dia gede, enggak karena kurs negara kita, kurs rupiah kita aja yang mengecil. パパのパパ